Selamat datang di hari ke-7 Tidak terasa anda sudah sampai di hari terakhir Di e-learning for success e-learning program ini Kami ucapkan selamat kepada anda Karena sedikit lagi anda akan menyelesaikan kursus ini Dan anda akan menguasai semua teknik, teknik belajar Yang sangat luar biasa sekali Nah di hari ke-7 ini anda akan belajar Dua hal yaitu strategi untuk menjawab soal Kemudian Super learning strategi yaitu yang menggabungkan Semua teknik-teknik dan bagaimana menggunakannya Secara berurutan dari semua teknik yang anda pelajari Dari hari pertama hingga hari ini, maksud kami hari terakhir. Baiklah, kita akan membahas secara detail apa saja yang akan anda pelajari dari strategi menjawab soal ini. Di sini anda akan belajar bagaimana menghemat waktu anda 50% dari yang disediakan, kemudian bagaimana menjawab soal pilihan ganda, kemudian bagaimana menjawab soal bacaan, dan juga yang pasti bagaimana menjawab soal esai dan soal-soal yang lainnya. Dan teknik mengurutkan mana yang harus dijawab terlebih dahulu dan mana yang bisa dijawab terakhir. Soal-soal yang mana yang harus dijawab terakhir, maksud kami demikian. Yang kedua, Anda akan belajar super learning formula yang akan mengungkapkan pola-pola keunggulan atau kebiasaan yang dimiliki oleh siswa berprestasi yang tidak dilakukan oleh suara rata-rata. Kemudian, bagaimana menggunakan semua teknik yang diajarkan secara benar dengan urutan yang tepat. Karena dengan apabila Anda gunakan secara tidak terurut, maka hasilnya akan jauh berbeda atau mungkin tidak bermanfaat kemudian bagaimana meng mengorganisasikan semua tindakan sesuai dengan teknik yang diajarkan di hubungan antara teknik yang satu dengan teknik yang lain akan saling berhubungan dan bagaimana meng mengorganisasikannya secara benar nah, yang inilah yang disebut dengan formula belajar anti gagal yang dis ya, disusun secara strategis dan sesuai dengan semua yang telah anda pelajari di sini kita masuk di bagian pertama yaitu teknik menjawab soal dalam menjawab soal dibutuhkan strategi yang tepat Walaupun Anda sudah belajar dan menguasai semua materi Namun terkadang waktu yang disediakan tidak cukup Entah karena Anda yang menjawab terlalu lambat Ataupun itu mungkin uh, dosennya yang buat, membuat soal terlalu banyak Untuk itu diperlukan trik-trik menjawab soal agar menghemat waktu Anda Nah berikut adalah uh, strateginya Sebelum menjawab soal Sebelum kita masuk melalui ujian atau tes apapun itu uh, Kita harus mempersiapkan segala-galanya. Yang pertama adalah pastinya kita harus mempersiapkan atau memprediksikan apa sih kira-kira pertanyaan yang mungkin akan dikeluarkan oleh dosen kita atau guru kita. Kita harus mengetahuinya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpikirlah menjadi dosen tersebut. Jika anda menjadi dosen atau guru tentang suatu materi atau mata kuliah atau mata pelajaran tertentu, soal apa yang akan anda keluarkan? Berpikirlah seperti seolah-olah Anda adalah seorang guru atau dosen. Jika Anda menjadi mereka atau dia atau atau guru Anda, apa yang akan soal apa yang akan Anda keluarkan dengan berdasarkan materi-materi materi-materi materi materi yang telah diberikan. Tuliskan semua yang Anda pikirkan akan Anda keluarkan jika Anda menjadi dosen atau guru. Kemudian yang kedua adalah hal-hal atau kemungkinan yang akan dijadikan dosen atau guru Anda yang akan dikeluarkan sebagai soal biasanya adalah jika dosen atau guru Anda melakukan hal-hal berikut yaitu berbicara tentang salah satu materi lebih dari satu kali atau dia mengulang lagi memberikan penekanan kemudian menuliskan materinya pada papan tulis tanpa melihat buku yang artinya dia sudah menguasai materi tersebut kemudian memberikan waktu untuk mencatat materi tersebut setelah dia sudah menjelaskan kemudian dia uh, menyisikan silahkan catat yang ini karena ini penting kemudian seperti itu ini adalah Ternak-tanah bahwa ini akan masuk ujian gitu. Kemudian bertanya-tanya mengenai materi tertentu, mesti kan dia uh, memberi pertanyaan tentang materi. Setelah dia menjelaskan materi tersebut, dia memberi pertanyaan dan pertanyaan itu seolah-olah uh, penting gitu. Maksud kami uh, ada penekanan bahwa ini harus ditanyakan agar meningkatkan pemahaman anda. Jadi pekalah menandai hal-hal seperti itu tersebut dan yang paling pasti yang satu ini adalah dosen atau guru Anda berkata ini akan muncul dalam ujian tandai beri tanda uh, bintang dan garis bawah dan garis tebal stabilo, karena itu sudah pasti akan muncul di, dalam ujian nah yang ketiga adalah prinsipnya dosen membuat soal adalah, atau guru kita membuat soal adalah dosen atau guru tidak membuat soal yang mereka tidak tahu apa jawabannya nah tandai materi-materi Yang sepertinya dikuasai oleh dosen atau guru kita Karena Tidak semua materi dikuasai oleh dosen dengan baik Atau guru kita juga dengan baik Karena mereka juga manusia Ingatlah bahwa mereka juga manusia ya, Mereka hanya menguasai Sebagian-sebagian materi tersebut Dengan sangat baik Walaupun mereka mempunyai bukunya Nah Biasanya dosen-dosen itu akan membuat soal Dari apa yang mereka kuasai Jadi peka tentang suatu materi yang mana kira-kira dosen anda pasai baiklah sekarang kita masuk setelah anda persiapkan semua yang, kemungkinan yang menjawab sekarang kita masuk ke bagian teknik menjawab soalnya dalam menjawab soal adalah beberapa hal berikut yang harus diperhatikan yang pertama itu soal yang mempunyai uh, poin yang paling besar kemudian prioritas yang kedua adalah Yang paling cepat yang dapat dikerjakan Dan yang ketiga adalah Yang paling anda tahu Yang keempat yang paling sulit untuk dikerjakan Yang kelima dan yang terakhir adalah Yang paling anda tidak tahu Anda tidak punya tidak apa-apa no, Soal tersebut Nah, namun Soal, soal ini mungkin Tidak mungkin hanya terkategori seperti, di bawah, seperti kelima Prioritas ini Nah, berikut adalah penggabungan Bagaimana menggunakan teknik ini Yang pertama, Anda harus membaca semua soal sebelum Anda menjawab. Tentu Anda supaya Anda tahu yang mana yang poinnya yang paling besar, yang mana paling cepat dapat Anda kerjakan, yang mana yang paling Anda tahu, yang mana paling sulit, dan yang mana yang paling Anda tidak tahu. Dengan demikian Anda sudah mempunyai bayangan terlebih dahulu atau gambaran terlebih dahulu. Kemudian, setelah Anda mengetahui semuanya, maka jawablah soal-soal tersebut berdasarkan kategori berikut. Yang pertama adalah yang paling besar poinnya dan yang paling cepat dikerjakan. Yang paling menjadi prioritas adalah untuk dikerjakan yaitu soal yang memiliki poin yang paling tinggi dan yang sudah Anda kuasai sehingga Anda mendapat mengerjakan soal tersebut atau menjawab tersebut dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian yang kedua adalah yang paling besar poinnya dan yang Anda tahu. Berikutnya adalah soal yang paling memiliki poin besar dan Anda tahu jawabannya meskipun jawabannya tidak begitu cepat entah itu sulit, yang penting poinnya besar gitu. Jadi anda uh, tahu jawabannya, entah mungkin membutuhkan waktu yang lama, uh, tapi anda tahu jawabannya. Yang penting poinnya besar. Uh, maksud kami poinnya besar. Yang berikutnya adalah yang ketiga, yang anda tahu jawabannya, entah poinnya besar atau kecil. Jadi sekarang anda tinggal memiliki sisa Pertanyaan-pertanyaan uh, yang Anda ketahui jawabannya Namun ini selalu mengurutkan Dari yang paling besar poinnya kemudian yang paling kecil Oke okay, Jawab semua yang Anda tahu Kan Anda sudah menjawab semua yang Anda tahu Berarti misalnya tinggal beberapa Hal yang mungkin Anda belum tahu secara pasti Nah Yang keempat adalah Yang Anda tidak begitu tahu bukan uh, Tapi Poinnya besar Maksudnya di sini adalah bukan tidak tahu blank sama sekali itu, mungkin Anda uh, masih mikir-mikir, pernah dengar atau gimana soal-soal tersebut tapi soal ini adalah memiliki poin yang lebih besar daripada soal yang lainnya. Jawab dulu soal-soal seperti ini, tamakan soal seperti ini. Ah, kemudian jika Anda sudah menjawab soal yang Anda tahu sama-sama sedikit dan poin besar, setelah Anda menjawabnya kemudian Anda masuk ke 5. Itu yang ke prioritas yang kelima yaitu yang anda tidak begitu tahu atau yang anda sama-sama tapi poinnya kecil ini lah yang kelima uh, anda sudah begitu tahu sama-sama dan poinnya kecil ini prioritas yang prioritas kebuntut atau yang terakhir-terakhir gitu ya walaupun masih ada di bawahnya dijawablah, terus kalau anda, karena anda apa yang anda tahu pikirkan apapun sedikit, jawab saja dan yang terakhir adalah soal yang tidak anda tahu sama sekali atau ngeblank sama sekali, nggak tahu, gak pernah denger ini adalah yang keenam Soal ini biasanya ada jika catatan anda tidak lengkap. Ini adalah merupakan kesalahan anda anda yang tidak tidak mencatat. Yang berikutnya adalah kesalahan dosen yaitu guru atau dosen anda memberi soal yang materinya tidak pernah dibahas atau mungkin yang tidak pernah diajarkan. Ini merupakan kesalahan dosen. Dan yang ketiga adalah kesalahan eh, yang yang ketiga adalah bukan bukan kesalahan dosen dan bukan kesalahan anda. Nah yaitu soal yang dibuat Oleh tidak hanya satu dosen atau satu guru Misalnya adalah soal ini dibuat oleh dosen tim atau guru tim Yang sama-sama mengajar biologi atau yang sama-sama mengajar ekonomi Sehingga soal Anda tidak dibuat oleh satu dosen atau satu guru Dan soal tersebut diambil dari buku yang berbeda Yang tidak pernah Anda baca sebelumnya Karena dosen atau guru Anda berbeda Nah isilah atau jawablah pertanyaan ini yang terakhir kalinya Kunci dari menjawab soal ini adalah Jangan pernah menyerah Kebanyakan siswa atau mahasiswa Apabila menghadapi soal yang sulit Sudah menyerah terlebih dahulu Kemudian duduk diam menunggu waktunya habis Atau menunggu dipersilahkan keluar Nah setelah Anda menyelesaikan semua soal yang Anda tahu Jika masih tersisa beberapa soal yang Anda anggap sulit Bahkan Anda sama sekali tidak tahu jawabannya Dan masih ada sisa waktu Jangan pernah membuang waktu Anda Gunakan sisa waktu Anda untuk berpikir Tidak betulia benar atau salah jawabannya yang penting sini adalah anda sudah memaksa otak anda berpikir, otak jangan dimanja-manjain, otak perlu dipaksa untuk berpikir, sehingga ia akan berusaha keras menjawabnya, tulis saja apa yang keluar dari pikiran, hasil pemikiran anda sekali lagi tidak peduli benar atau salah, hingga waktunya menyatakan habis nah, percumaannya adalah sebagai berikut jika anda jika anda uh, menjawab, atau uh, jika anda tidak menjawab sudah pasti digaransi 100% Salah, Anda tidak mendapatkan poin Nah, kemudian jika Anda menjawabnya Maka ada dua kemungkinan Bisa jadi jawaban Anda itu salah Dan Anda tidak kasih poin sama sekali Yang kedua adalah Bisa jadi dosena bergurinya kasian, wah Mungkin masih mirip-mirip, masih nena dikit-dikit Mungkin Anda dikasih poin misalkan berapa, 0,5 Atau mungkin Cuma kasih 2 poin doang Itu kan Setidaknya ada gitu Silahkan Anda memilih, sekarang Anda harus memilih itu Mana yang lebih baik yang sudah tidak di, uh, Anda tidak menjawab soalnya dan digaransi 100% Anda itu sudah salah dan dapat poin, atau Anda menjawab apa yang ada dalam pikiran Anda tapi masih ada dua kemungkinan nih, kemungkinan salah ngalih dikasih poin dan kemungkinan dikasih poin tentu Anda akan menjawab Anda akan memilih dua kemungkinan daripada satu kemungkinan Oke, sekian uh, teknik menjawab soal untuk uh, teknik menjawab soal pada umumnya sekarang kita masuk ke teknik menjawab soal bacaan. Dalam mata pelajaran Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia, seringkali kita diminta untuk mencari jawaban di dalam bacaan, di dalam paragraf atau artikel. Jadi menjawabnya adalah kita melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama adalah baca semua soal terlebih dahulu. Nah, rata-rata siswa dalam menjawab jenis soal seperti ini, mereka membaca satu persatu soalnya, kemudian mencari jawabannya. Nah, cara ini sangat memakan waktu Anda, karena Anda harus membaca berkali-kali, Sebenarnya satu para agar pada satu masuk kami satu artikel itu tidak perlu dibaca berulang-ulang. Misalkan ada 10 soal. Apakah Anda harus membacanya 10 kali? Tentu itu akan menghabiskan waktu 10 kali lipat. Benar kan? Nah, agar tidak memboroskan waktu seperti seperti tersebut, hal tersebut, caranya adalah baca keseluruhan soal terlebih dahulu dari 1 sampai 10. Kemudian nah, kita masuk ke Tugas kedua yaitu temukan kata kunci dari pertanyaan. Sambil membaca soalnya, garis bawahi kata kunci dari pertanyaan itu. Apa sih maksud dari pertanyaan ini atau satu kata kunci yang paling penting yang mewakili pertanyaan tersebut. Ini agar memudahkan Anda mencari jawabannya dalam bacaan. Sehingga ketika ada kata kunci yang mirip dengan pertanyaan tersebut, Anda sudah tahu ada tinggal menandai di bacaan tersebut atau di dalam artikel tersebut. Sehingga Anda tidak perlu uh, bolak-balik membaca ulang Kemudian melihat soalnya lagi, membacanya lagi ulang Itu merupakan pemborosan waktu Nah yang ketiga adalah Jawab dengan sekali baca Angka terakhir adalah membaca bacaannya Jadi setelah Anda mengetahui Setelah Anda baca semua soalnya Kemudian menandai kata kuncinya Dan yang terakhir adalah Membaca bacaannya atau membaca artikelnya Sambil Anda membaca Temukan jawaban dari setiap soal Dengan mencocokan kata kunci Kata kunci-kata kunci tadi Dengan yang ada di dalam bacaan tersebut Kemudian, isilah jawabannya. Nah, yang terakhir dalam teknik menjawab soal itu menjawab soal pilihan ganda. Soal ini terkadang sangat menjebak. Jangan hati-hati, jangan senang dulu dengan soal pilihan ganda. Kadang yang seperti yang uh, kelihatannya benar, ternyata salah. Karena kesalahannya yang sedikit-sedikit atau tipis-tipis. Cara menjawab pilihan ganda adalah yang pertama yaitu cermati yang diminta soal. Baca soal dengan hati-hati. Pilih. Pilihan ganda adalah soal yang paling bisa menipu. Jangan tertipu dengan kata jangan tertipu dengan kata kunci. Perhatikan kata-kata terakhir. Biasanya yang diminta adalah kecuali atau yang tidak benar dari pertanyaan di bawah ini. Jadi jangan terburu-buru. Baca soalnya dengan cermat. Kedua adalah berikan jawaban Anda terlebih dahulu. Setelah Anda baca soalnya, jawablah terlebih dahulu dalam pikiran Anda. Jangan melihat uh, Jangan melihat pilihan terlebih dahulu Agar Anda mempunyai arah Untuk mencocokkan dengan pilihan tadi Jangan langsung membaca pilihannya Karena ini bisa membingungkan Anda Jadi ketika Anda punya jawaban Oh prinsipnya seperti ini Nah kemudian Anda melihat Pilihannya Jika Anda melihat pilihannya terlebih dahulu Anda akan berpikir Wah ini kayaknya benar Oh ini kayaknya benar Oh ini kayaknya benar Jadi Anda melihat semuanya benar Anda tidak punya suatu pegangan Sebelum membaca pilihan tersebut Jadi sebelum Anda memilih Tentukan dulu jawaban Anda Yang ketiga adalah Baca semua pilihannya Membacalah semua pilihan yang ada Dengan menyesuaikan mana yang hubungannya Dengan jawaban Anda yang berikan tadi Jadi Jangan sampai Anda tidak membaca pilihan-pilihannya Pastikan Anda membaca semua pilihan yang diberikan Yang keempat adalah Informasi dari soal lain Pilihan ganda ini sebenarnya ada juga yang menguntungkan, yaitu pilihan ganda seringkali memiliki soal yang merupakan jawaban dari soal yang lain. Sebagai contoh, misalkan ada satu soal yang pertanyaan seperti ini. Jumlah sel otak manusia adalah 1 triliun, dan setiap sel memiliki puluhan ribu cabang. Jika semua cabang saling berhubungan, maka berapakah jumlah hubungan yang terjadi? Ini adalah soal pertama. Sedangkan soal yang kedua, Pertanyaan seperti ini: selotak manusia disebut juga neuron. Berapakah jumlah selotak manusia? Kemudian di sini ada pilihan-pilihannya a, b, c dan d, e dan e. Nah, di sini kita melihat bukan? Karena soal pertama sudah memberikan jawabannya yaitu jumlah selotak manusia adalah satu triliun. Tapi yang di soal pertama yang ditanyakan adalah jumlah hubungan. Kemudian di sana ada pilihan-pilihan jumlah hubungan yang yang mungkin terjadi. Tapi di soal kedua yang ditanyakan adalah Jumlah sel, sel eh, Maksud kami yang yang dipertanyakan adalah Jumlah sel otak Sudah pasti, tadi kan disebutkan tuh Jumlah sel otak manusia adalah 1 triliun Di soal pertama, sedangkan di soal kedua di, Dipertanyakan berapa jumlah sel otak manusia Berarti jawabannya adalah 1 triliun Mudah bukan? Perhatikan soalnya Jadi eh, Anda harus peka gitu Melihat mana soal yang berkaitan Dan Perhatikan bahwa mana, apakah ada Di sana jawaban yang dari soal atau yang lain. Nah, yang terakhir ke kelima adalah mengeliminasi satu persatu. Eliminasi eliminasilah pilihan mulai dari yang paling tidak sesuai dengan, jawab dengan jawaban anda, kemudian ke pilihan yang mempunyai tema atau yang sama, tetapi ada satu atau dua kata yang membuatnya salah nah tanyaannya adalah baik berikut yang pertama dieliminasi adalah eliminasi yang sudah pasti salah yang kedua jadi uh, maksud kami penjelasan lo yang pertama eliminasi lah jawaban yang sudah pasti salah atau sangat bertentangan dengan apa yang anda pikirkan atau dengan apa aja mungkin jawaban yang mungkin dan yang kedua adalah Eliminasi jawaban yang Sebagian salah Jadi Anda bisa uh, Misalkan ada soal yang Misalkan ada Sebuah jawaban Atau pilihan Yang kemungkinan salahnya hanya eh, sebagian Walaupun sebagiannya menjawab dengan benar Tapi disana disebutkan Dua hal yang sehingga membuat Pilihan tadi tersebut salah Dan yang ketiga adalah Eliminasi jawaban yang benar Tapi tidak berhubungan dengan pertanyaan Nah misalkan uh, Soalnya berapakah jumlah Sel otak kita Jawabannya 1 triliun kan Tapi Ada satu pilihan yang menyatakan bahwa Jumlah cabang sel otak kita adalah Puluhan ribu Atau 20.000 ribu Pernyataan ini benar tapi Bukan yang ditanyakan oleh soal Kemudian yang keempat adalah eliminasi jawaban yang paling berbeda dari yang lainnya. Nah, jadi kalau ada soal yang beda sendiri, jalannya sendiri, ini biasanya salah. Gitu ya. Jadi, eliminasi jawaban tersebut. Kemudian yang kelima adalah jika ada dua pilihan sama, misalkan ada dua pilihan yang mirip, berarti salah satunya benar. Terus kami sama, mirip, dan sangat-sangat mirip. Jadi, biasanya itu salah satunya benar, dianggap benar. Yang terakhir adalah Jika ada jawaban yang sangat berlawanan Biasanya salah satunya benar Jadi hati-hati dengan soal yang sangat berlawanan tersebut Biasanya salah satu dari jawaban tersebut adalah benar Oke, sekian Semua teknik dalam menjawab soal Sekarang kita masuk ke Materi yang kedua yaitu Super Learning Formula Super Learning Formula ini adalah Sebuah formula yang Selangkah uh, demi selangkah, bagaimana menggunakan semua yang telah anda pelajari di sini. Yang pertama harus anda lakukan adalah menentukan tujuan yang jelas. Jadi anda harus memiliki tujuan yang jelas. Kemudian mengatur waktu, time management, sesuai dengan jadwal belajar. Kemudian melakukan review sebelum belajar di kelas. Menggunakan teknik baik cepat. Pemreview ini dengan menggunakan teknik supermemory, dengan, eh, maksud kami tadi, sorry, kami ulangi, setelah goal setting dan time management adalah mempre, mempreview, yaitu melihat, sebelumnya, dengan menggunakan teknik supermemory, dan, membaca cepat, dan main mapping, atau peta pikiran. Setelah hal tersebut Anda makan maka anda akan belajar di kelas, kalau akan belajar di kelas, kemudian anda menggunakan teknik belajar mencatat, yang digunakan di kelas, kemudian, Anda mereview selama 24 jam Dan setelah anda mereview Melengkapi dengan apa yang anda pelajari dari di kelas Dan yang terakhir adalah Menjawab pertanyaan menjawab Pertanyaan pada saat ujian Jadi anda akan menggunakan Ini adalah Super Learning Formula Baiklah akan kami jelaskan satu per satu Goal Setting Yang pertama adalah Goal Setting Belajar bukan dimulai dari membuka buku Bukan juga dimulai pada saat Ujian akan tiba Tapi belajar dimulai dari Hari pertama memasuki sekolah di semester baru Atau sekolah atau kampus di semester baru Yaitu dengan menetapkan tujuan yang sangat jelas dan mantap Apa yang ingin Anda capai pada semester ini Sesuai yang diajarkan sebelumnya nah, setelah Anda membuat goal setting Anda Yang berikutnya adalah time management Mengatur setelah Yaitu dengan Mengorganisikan waktu apa yang Anda pelajari Kapan Anda belajari Sesuai dengan skala prioritas seperti yang adalah Setelah diajarkan dalam time management Kemudian Anda Lha mengatur waktu sebelum Anda masuk ke kelas Anda harus mem-preview. Yang berikutnya adalah mem-preview karena sebelum Anda ketika dimulai pelajaran dimulai maka Anda sudah punya gambaran terlebih dahulu Anda sudah siap. Jadi Anda meningkatkan dapat meningkatkan pemahaman. Seringkali kita merasa sulit dalam mengikuti pelajaran di kelas dan ketinggalan apa yang dijelaskan oleh pengajar. Karena itu kita tidak ini dikatakan karena kita tidak punya gambaran dari sebelumnya, Aurelia tidak bersiap-siap untuk akan materi tersebut nah untuk mengatasi hal ini anda harus membaca buku bacaan anda sebelum guru atau dosen menjelaskan kemudian gunakan teknik membaca cepat gunakan teknik sumber memori untuk menguasai materi kemudian buatlah petak pikiran dari apa yang anda baca tadi atau apa yang anda preview sebelum dosen dosen atau guru anda menjelaskan sehingga anda sudah tahu apa yang akan dijelaskan oleh dosen anda atau guru anda namun jika anda tidak mengerti dengan dengan membaca sendiri kalau tidak anda sudah punya gambaran dari materi ma, ma, dari materi yang akan guru Anda jelaskan. Karena Anda sudah membacanya sendiri bukan? Yang perlu Anda lakukan di sini yang perlu Anda uh, dan guru atau dosen Anda lakukan di kelas bukanlah menjelaskan atau membaca buku tapi membahas materi-materi yang Anda tidak pelajari. Masih kami materi-materi yang Anda tidak pahami. Nah, pastikan Anda mencatat semua apa yang kita akan anda pahami. Yang selanjutnya formula selanjutnya adalah itu belajar di kelas. Kita belajar di kelas atau ee uh, masuk di masuk mas kuliah atau learning in, in the class learning kita menyebutnya di golf di formula uh, super learning formula. Pastikan ada duduk di depan ketika anda belajar di, di kelas, mungkin pasti di depan minimal ketiga dari depan, karena dengan demikian anda akan tetap fokus. Nah, ketika anda duduk di belakang, anda fokus anda akan terbagi, sehingga anda mungkin udah bercerita dengan teman-teman anda, tidak memperhatikan ngelamun dan lain sebagainya. Karena dosen juga tidak, dosen atau guru juga tidak melihat anda, karena mereka tidak diperhatikan, maka anda tidak memperhatikan mereka juga. Nah, gunakan teknik Mencatat dengan ketiga gaya belajar yang telah, di, yang telah diajarkan tadi Yaitu dengan membagi dua kertas Gunakan teknik mencatat ini pada saat Anda di kelas Jangan menggunakan line map Karena Anda bisa ketinggalan Dan uh, Anda tidak bisa di Dalam waktu yang sangat Sudikami Anda membutuhkan waktu untuk bermakinasi Dalam waktu yang nepet ini Jadi Anda gunakan teknik mencatat dengan ketiga gaya belajar Dengan membagi dua kertas Anda Nah pastikan Semua yang Anda tidak mengerti tadi pada saat uh, preview Semua terjawab dan Anda pahami Jika ada yang belum dijelaskan, Anda bisa menanyakan kepada dosen atau guru Anda. Nah, inilah tuntunya duduk di depan. Ketika Anda duduk di depan, Anda tidak akan nervos untuk bertanya, karena sangat sedikit orang yang melihat Anda. Maksudnya kami, sangat sedikit yang orang yang melihat Anda yang Anda lihat. Sehingga ini akan menggunakan nervos Anda. Banyakkan jika Anda duduk di belakang, kemudian Anda bertanya. Udah pasti semua orang melihat Anda, dan anda, karena semua orang melihat Anda, jika Anda punya demam panggung maka gugup, kan? Wah, gila. Semua orang melihatin saya nih. Pasti ketika Anda bertanya juga, Kemudian Anda cenderung untuk tidak bertanya lagi setelah hal ini terjadi. Dan dengan duduk di depan, maka yang melihat yang yang Anda lihat adalah hanya dosen untuk guru Anda. Sehingga Anda tidak peduli dengan orang-orang di belakang Anda. Karena Anda tidak melihatnya. Nah, setelah pulang dari uh, kelas atau setelah saya belajar, yang perlu Anda lakukan, yang perlu anda lakukan adalah mereview apa yang anda, telah Anda pelajari dengan mencocokkan dengan apa yang telah Anda preview tadi. Dalam waktu 24 jam. Maksud kami dalam... Uh, maksimal on 24 jam Seperti yang telah dijelaskan dalam teknik support memory salah satu prinsip memory adalah pengulangan, terutama pengulangan dalam waktu 24 jam Pengulangan ini yang paling penting dari pengulangan-pengulangan yang lainnya karena jika anda tidak mengulangi dalam waktu 24 jam maka anda akan kehilangan 80% dari uh, yang sudah anda pelajari Dengan mereview pelajaran sesuaikanlah dengan apa yang telah anda pelajari maksud kami uh, Apa yang telah anda pelajari sebelumnya untuk kami Pada saat belum masuk kelas Mempreview dengan Apa yang telah anda pelajari Pada saat anda di kelas tadi Gunakan kembali teknik membiaya cepat Teknik supermemory Kemudian peta pikiran yang anda buat pertama tadi Ketika belum masuk kelas Lengkapi peta pikiran anda Dengan dengan yang telah anda dapatkan di kelas Atau hal-hal yang tidak anda mengerti Lengkapi peta pikiran anda Sehingga peta pikiran anda menjadi sangat lengkap Nah, sekian Yang berikutnya adalah Teknik menjawab soal application answer technique Nah Setelah menguasai semua teknik yang diajarkan Dan mengorganisasikannya Semua yang telah Anda pelajari Setahap demi setahap, hal yang terakhir yang Di super learning formula ini adalah Menggunakan teknik menjawab soal Di saat ujian tiba Seperti yang telah baru saja Anda pelajari Teknik menjawab soalnya, bukan? Anda telah menggabungkan semuanya. Anda telah menguasai dalam peta pikiran, Sehingga dan peta pikiran Anda sudah lengkap dan lengkap dengan gambar dengan teknik super memory. Hmm, tentunya Anda harus tahu cara menjawab soalnya. Pastikan Anda paham semua teknik menjawab soal tadi yang kami jelaskan. Nah, baiklah. Hari ketujuh telah berakhir. Selamat Anda telah menyelesaikan kurs kursus online ini selama 7 hari. Anda sudah tahu semua formulanya, Anda sudah belajar bagaimana Bagaimana menetapkan tujuan, menetapkan tujuan, bagaimana menetapkan tujuan, bagaimana tujuan menjadi um, kenyataan, bagaimana bagi waktu anda untuk belajar, kemudian bagaimana anda menggunakan teknik super memory, bagaimana membayar cepat, bagaimana mencatat dengan kudok otak anda, kemudian bagaimana merubah perasaan anda jika sedang malas belajar, anda bisa dengan merubah gerakan anda, merubah fokus, kemudian merubah pertanyaan, ataupun dengan menggunakan metode jangkar yang sudah anda buat tadi, untuk dikain beberapa hari yang lalu, dan pada saat ujian, Atau sudah diajarkan bagaimana cara menjawab soal Dengan benar bukan? Nah Sekarang yang perlu dan harus anda lakukan adalah action Praktekkan semua yang telah anda pelajari di sini Praktekkan semua anda selesai ini anda Langsung tulis kalau anda apa yang ingin mencapai Praktekkan semua belajar anda dengan teknik supermemory Peta pikiran dan lain sebagainya Nah apabila anda merasa semua yang anda dapatkan disini bermanfaat Silahkan anda berikan testimoni di menu testimoni Nah, agar lebih banyak lagi orang yang mendapat nafkah dari kursus ini dengan, memba dengan membaca testimoni anda maka mereka akan tertarik untuk ikut di uh, sosial ikut kami dengan ikut bergabung di kursus online ini dan berbagi secara sosial dengan anda ilmu-ilmu yang telah mereka pelajari di sini nah apa yang anda, anda peroleh atau apa yang dia peroleh apa yang anda paham apa dan apa yang dia apa anda bisa selimbur tegak pikiran Uh, yang berikutnya adalah Anda bisa mengajak sebanyak mungkin teman-teman Anda di Friendster, Facebook, MySpace, dan social networking yang lainnya untuk bergabung di kursus online ini. Dan pastinya Anda pun akan mendapatkan komisi dari setiap teman yang mendaftar dari Friendster atau Facebook Anda. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat telah mengikuti uh, Learning for Success e Learning Program. Salam sukses. Kami akan menunggu kisah sukses Anda. Salam sekali lagi, salam sukses